Perdamaian, perdamaian, perdamaian, perdamaian, perdamaian, perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang semakin ramai. Banyak yang cinta damai, tapi perang semakin ramai. Sama kira mai bingung bingung ku memikirnya. Alhamdulillah Nas Indonesia luar biasa. Bu sekali lagi tepuk tangannya biar semangat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah. Jamaah, hey. Alhamdu Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirobbilalamin, wabillahi nasta'inallahumuridunyawadzin, Alhamdulillah. wasallamu wasallamuala wasrofilambiomursalin, wala alihiy washabiyajumain ama baadu, Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam itu indah, di acara apa bu? Islam itu indah, spesial Ramadan, Alhamdulillah. Hari ini hari kelima Ramadan nih pas banget bertepatan dengan Jumat Mubarak luar biasa ya udah bulan Ramadan itu penuh kespesialannya ya bulan Ramadan itu segala doa doa diijab oleh Allah dan segala apa namanya perbuatan baik pahala kita dilipat gandakan oleh Allah dan juga adalah waktu yang tepat untuk meminta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala wah Bu ada yang anaknya masih jomblo ada ada yang ibunya masih jomblo misalnya <guluh> <guluh> ada juga ya ada juga Udah janda maksudnya tuh, bener. Oh banyak, Masya Allah. Bu, nih sekarang nih, yang punya utang ada? Ada. Yang rezekinya lagi kurang lancar ada? Ada. Hari ini sama-sama kita belajar, Bu, tentang doa-doa yang kira-kira apa sih yang mustajab. Nah, kita membahas tentang tema doa-doa mustajab di bulan Ramadan. Apa, Bu? Doa-doa mustajab di bulan Ramadan. Mau semua doanya dikabulin, Bu? Yang di rumah juga mau nih. Oh ini Masya Allah. Luar biasa langsung aja dari sekarang. Siapkan catatannya. Kita akan langsung membahas doa yang pertama. Yang berkaitan dengan uh, apa yang kira-kira doa yang diijabah uh, oleh Allah Subhanahu SWT. Yang pertama kita akan mendengarkan dari Ustadz Syam. Mohon izin waktunya. Tepuk tangan Siap. oleh Ustadz Syam. Siap, baik. Nah, Ustadz Syam. Nih pas banget nih doa yang yang pertama kok lucu lihatnya begini. Ya. Eh ini kan Jumat spesial Ramadan. Oh, Jumat, Jumat spesial. Ramadan. Ramadan. Jadi insyaallah setiap Jumat itu akan spesial dan kita akan coba lihat beda. Pokoknya spesial beda. Ramadan, spesial Masha Jumat Allah. juga. Masya Allah, Ustaz Syam Nih yang pertama nih pas banget nih. Apa, ya, tuh, kan? apa tuh? Ada Spesial juga nih, spesial, ya, spesial, juga, spesial buat juga. Ustaz Sham juga baik, nih. Baik. Jadi doa untuk memohon didekatkan dan dipercepat dipertemukan jodoh, disegerakan di bulan Ramadan. Iya <SILENCIO> kan? Apa sih amalannya yang perlu dibacakan nih di bulan Ramadhan yang mustajab biar dapat jodohnya cepat? Ustaz saya punya target tahun ini nikah, Bu. Amin. Oh, ya Allah. Coba belum tahu sama siapa nikahnya. silahkan Ustaz saya menizin waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyaana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jamaah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mustajab pertama, doa minta jodoh. Kenapa saya bahas ini? Kalau saya yang bahas berarti teori karena belum mendapatkan jodoh. Cuma teori saja. Tapi insyaallah hari ini kita akan membahas doa yang sangat luar biasa. Yang terdapat dalam Al-Quran yaitu lebih spesifik lagi doanya Nabi Musa alaihis salam. Sebelum kita masuk ke dalam doanya, kita ketahui dulu kisahnya. Bagaimana sampai Nabi Musa bisa berdoa dengan doa ini. Dalam surah Al-Qasas diceritakan Nabi Musa berada di Mesir pada saat itu. Ketika berada di Mesir, Nabi Musa alaihis salam terjadi suatu kecelakaan. Yang menyebabkan lawan daripada Nabi Musa meninggal dunia. Akhirnya Nabi Musa salam menjadi buronan. Bukan untuk ditangkap, bukan untuk dipenjarakan, ditangkap dibawa ke pengadilan lalu dipenjarakan, tidak. Tapi apa perintahnya? Kalau kau ketemu Musa maka bunuh di tempat, wah. Nabi Musa alaihissalam meninggalkan Mesir... ...menuju yang namanya kemana saja yang penting jauh daripada Mesir. Akhirnya sampai di suatu kampung yang bernama Kota Madian. Sampai di sana Nabi Musa gak punya apa-apa. Gak punya uang, gak punya pekerjaan, gak punya rumah, gak punya pakaian. Pokoknya gak membawa apa-apa sama sekali... Sampai di kota Madian, apa yang terjadi? Nabi Musa alaihi salam berteduh di suatu tempat hingga melihat ada dua orang wanita yang sedang apa namanya ya? berkelahi dengan dombanya. Karena pada saat itu ada sumur di bawah lembah. Di sumur itu semua domba sedang minum. Logikanya, ketika domba melihat air, dombanya mau minum. Tapi ternyata dua orang perempuan ini tidak mau turun. Kenapa tidak mau turun? Karena yang di bawah adalah laki-laki semua. Laki-laki pada saat itu di kota Madian tersebut tidak menghargai seorang wanita. Mereka tidak mau turun karena nanti digoda sama laki-laki yang ada di bawah. Akhirnya dua perempuan ini menahan dombanya untuk tidak turun. Tapi dombanya melihat air, pengen turun. Akhirnya Nabi Musa melihatnya. Nabi Musa datang kepada mereka dan mengatakan, kenapa? Sini-sini. Saya yang bantuin untuk turunkan dombanya dan memberikan air minum. Setelah memberikan minuman kepada domba tersebut, Nabi Musa turun dan duduk di bawah pohon yang rindang. Dibacakan ayatnya. Fasaqalahuma thumma tawalla ilawil. Faqala rabbi inni lima anzalta ilayhi. Rabbi inni lima anzalta ilaya min khairin faqir. Sama-sama yuk kita baca doa yang hebat ini. Rabbi, Rabbi. Inni. inni lima, lima. anzalta ilaya min khairin fakir. Nabi Musa duduk di bawah pohon yang rindang seraya berdoa setelah menolong dua orang perempuan. Nabi Musa berdoa, "Ya Allah, aku ini homeless, aku ini jobless, aku tidak punya apa-apa, aku enggak punya apa-apa ya Allah. Apapun yang Engkau berikan kepadaku, maka aku akan terima." Artinya Nabi Musa minta apa saja yang kebaikan yang engkau berikan padaku ya Allah, aku terima karena aku fakir. Apa artinya fakir? Orang yang bangkrut. Gak punya apa-apa ya Allah. Saya gak punya apa-apa. Jadi apapun yang engkau berikan padaku. Kasih kepada aku ya Allah. Apa yang dikasih Allah kepada Nabi Musa. Ternyata Nabi Musa mendapatkan satu. Perempuan ini pulang kepada ayahnya. Dan berkata kepada ayahnya. Wahai ayahku. Aku ditolong sama seorang laki-laki. Karena kata ayahnya. Kok cepat pulangnya. Aku ditolong seorang laki-laki yang gak, gak berani. Tapi dia gak punya pekerjaan. Kata ayahnya. Panggil dia. Saya mau bayar. Saya mau bayar? Iya. Uh -uh. Terus? Kata Nabi Musa alaihissalam, datanglah, baiklah. Kalau kita kan gak enakan, dikasih ini, udah-udah, makasih makasih makasih, makasih, makasih, makasih. makasih banyak, makasih, banyak om, makasih. Om, gitu, ya, kan? Nabi Musa tidak, ah. Nabi Musa sadar bahwa ini jawaban daripada doanya. Oh Masya Allah. Akhirnya dipanggil, saya mau kasih bayaran, tapi kau kerja dulu 8 tahun sama saya. Waduh lama banget lah. Kerja 8 tahun. 8 tahun, apa bonusnya? Dapat kerjaan, uh -huh. lalu didengarkan ceritanya, kejujurannya sama anak perempuan tadi. Akhirnya kata anak gadis tersebut, ya uh, wahai bapakku pekerjakan pemuda ini. Nah, padahal maksudnya bapakku nikahkan saya sama dia, tapi kan perempuan, perempuan, nggak mungkin perempuan bilang nikahkan Bener. saya, tapi dia bilang pekerjaan. Jadi dia. tadi Al Qosos ayat 24, 24, kamu yang ada di rumah yeah. langsung dicatat aja. Tadi para jomblo nih kayak Carla itu tadi ada Risma Wanda udah mulai nyatat sama videoin. Tapi poinnya bukan A -a. hanya untuk yang jomblo Mas Fadli, karena di sini kejombloan itu bonusnya, bonusnya, dapat istri itu bonusnya, oh, dapat gitu. istri soleh. Ha, Dapat mertua yang soleh. Uh, uh itu bonusnya dapat pekerjaan, dapat rumah yang bagus itu Nabi Musa gara-gara baca doa ini. Berarti yang nggak punya kerjaan juga baca, baca ini. Nah, itu semuanya. Pokoknya ah. ada lagi, kesedihan. Rezekinya seret juga baca, baca ini. Baca ini. ini, masya Allah. Robbi lima anzal ta min khairin fakir surah Al Qasas ayat 24 nanti akan ada ya di Instagram kita di Instagram Indah TTV ya. ya. Pokoknya langsung aja follow dan juga catat nanti bisa di capture di sana. Insya, Insya Allah. Allah. Terima kasih sama banyak Ustaz Syam Sampai... di... atas penjelasannya mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Lilah, jamaah. Hey. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan bintang tamu juga nih. Ada di sebelah kiri saya ada Ega Nova Noviantika. Tepuk tangan buat Ega. Ega boleh ya. maju ke depan nggak? Ya. Wah, duh. Ega, Ega masih jomblo? Apa udah punya pasangan sini? Jangan jauh-jauh. Saya nggak gigit kok udah aman. <laughs> udah, udah saya udah punya istri, aman. Kalau Ega, Ega apa namanya masih jomblo? Apa udah nikah? Nika belum. Oh, saya cuma mau ngetes doang. Tadi kan ustad yang pertama doanya. kan belum. Baca doanya yang tadi, Al-Qasas 24. Insya Allah nanti. Nanti Dapat kalau mau suami. Barengan, gitu kan, ah, barangan baca. Oh barengan baca, kalau oh, itu benih, nanti lain. <laughs> <laughs> Langsung aja hijab kubul kalau itu lah. Kalau barengan baca. Ega, ini kalau boleh tahu nih doa-doa rutin Ega baca ya. Selain doa untuk orang tua apa nih? Kalau Ega biasanya pas mau masuk toilet, oh terus oh. pas mau uh, apa keluar dari toilet. Ya Allah toilet doang yang dipikirin. Iya <laughs> Terus? Terus sesuatu tidur, uh -uh. mau makan juga. Makan gitu sama sih. toilet, pikirannya yeah. cuma dua, makan toilet, <laughs> makan toilet. Terus ada gak nih yang ega baca nih mungkin minta doa rezeki atau jodoh atau karir gitu. Iya atau dapatkan suami Ustadz itu, ada uh -huh. gak? Gak ada gitu. <laughs> iya sih pasti, semua orang kan pasti pengennya ada. kayak gitu yang baik-baik. Doanya mau Ustadz suaminya? Iya yeah, uh -huh. kan gak tau. <laughs> Terus, <laughs> Terus suka putus asa gak kalau doanya belum dikabulin sama Allah? Atau terlintas nih, Allah kok lama banget sih ngabulin doa aku gitu. Iya kadang suka kayak gitu, kok lama sih doa Ega gak dikabulin gitu. Padahal Ega udah sering hmm. banget minta doa kayak gitu. Nah ini buat Ega, Ega. nih ya, biar uh, gak terlalu putus asa dan juga buat Jem yang ada di rumah. Sebelum kita lanjutkan lagi nih pembicaraan kita, kita lihat dulu nih ada tayangan yang berikut ini. Qad saad fil Masya Allah tepuk tangan dong Bu. Ini ya sebuah tayangan yang sangat menginspirasi kita. Ada sosok yang luar biasa yang tadi kita lihat sama-sama ada namanya Pak Hamdan nih. Pak Hamdan ini di luar Ramadan ini, di bulan Ramadan ini uh, uh, banyak banget masih menghargai Ramadan ini walaupun dengan keterbatasannya masih bekerja. Kalau gitu langsung aja yuk kita panggil aja Pak Hamdannya. ...mohon izin waktunya mana Pak Hamdan? Saya coba jemput mana man? Aduh, Masya Allah Pak Hamdan. Boleh masuk ke dalam studio. Waalaikumsalam Pak Hamdan. Ayo Pak Hamdan ke sini. Ayo sini Pandan, ayo. Ah, ini masyaallah, tabarakallah. Luar biasa. Allahu akbar. Ya Allah. Bu, masih suka ngeluh. Ha, Bu. Mau ngeluh, Bu? Mau ngeluh. Semua mau ngeluh. Yang di rumah mau ngeluh. Pak Hamdan sini sini, Pak. Maaf maaf maaf pun dan kita ngobrol bareng-bareng. Ini Pak Hamdan. Pak Hamdan ini Masya Allah ya luar biasa ya. Jadi udah berapa lama kerja Pak Hamdan ini? Ya, kerja sih udah lama juga hampir 15 tahun lebih. Dah. Ngebengkel? Iya di bengkel kulit. Oh Masya Allah. Mohon maaf Pak Hamdan, saya mau nanya sama Pak Hamdan. Pak Hamdan uh, uh, pernah gak putus asa berdoa sama Allah? Dengan apa yang Pak Hamdan minta sampai sekarang Allah belum kasih? Ya dulu, dulu, dulu pernah juga ngeluh karena kita kan dulu masih bujangan tuh pernah dulu kok kenapa saya dulu normal kok setelah enam tahun saya itu sakit panas pas sakit panas dibawa ke dokter disuntik langsung lemas semua katanya polio Allahumma jadi pahamdan uh, kena penyakit polio iya ya jadi dari umur berapa pahamdan kena polio enam tahun dari enam tahun iya. pahamdan pernah nggak marah sama Allah dengan apa yang Allah kasih ke pahamdan Enggak justru saya ini Kadang saya walaupun keadaan saya begini, tapi saya bisa bekerja, bisa ngurusin keluarga saya. Tapi saya alhamdulillah bersyukur kepada Allah karena ini sudah bagian dari saya. Ya Allah, ya kita tak pernah tahu ya, ya paham dan ya. Allah punya rencana apa buat paham dan yang jelas, Insya Allah, Allah. dengan kesabaran, kegigihan paham dan ketakwaan paham dan paham dan dikasih tempat yang spesial di surgaNya Allah nanti. Amin. amin. Ya ya al amin. Nih paham dan lima 15 tahun kerja di bengkel nih, tak mau cari kerjaan yang lain paham dan. So kalau kerjaan yang lain kan lebih berat saya ini tak bisa apa-apa gitu selain dari bengkel. Kalau di bengkel aja saya kadang-kadang kalau bagian yang di atas-atas itu. Saya itu gak sampai kan, hmm. ya gak sampai kadang-kadang teman yang bantuin, paling saya itu bagian bawa-bawa yang mana saya bisa, saya kerjain, yang mana saya gak bisa, saya minta bantu sama teman. Pak, saya mau maaf banget, saya minta yeah. maaf banget sebelumnya saya mau nanya, pernah gak ada yang berkata gak enak sama paham dan dengan kondisi paham dan seperti ini? Ya kalau di bengkel ya ada sih, ada, cuman kita anggap aja bercanda itu, gitu aja. Masya Allah ya, ya. Jadi Pak Hamdan anggap aja semua ya, ya, ya. orang yang ngomong ya, ya. tentang kejelekan Pak Hamdan itu Dianggap ya, bercanda, bercanda gitu ya Pak ya, Karena sudah biasa tiap harinya begitu Allahu Akbar Masya Allah Pak Hamdan Ini Masya Allah ini luar biasa guru kita nih Pak Hamdan ya Mengajarkan kepada kita tentang ketabahan yang luar biasa gigih walaupun keterbatasan yang ada Ini pelajaran banget buat kita ya Gaya Ega ya, Ega ya, kenapa ya Gaya sedih Apa ya Ega suka ngeluh sama Allah ...padahal Ega dikasih kelengkapan semua. Mungkin buat Ega, Ega... ...Ega kebayang ga jika seandainya... ...Ega yang merasakan hal ini... ...seperti Ega, paham dan... Ega ga tahu, kayaknya Ega ga bisa... ...Ega ga bisa sekuat paham dan... Masya Allah. Allah... itu memberikan cobaan kepada hambanya... ...sesuai dengan kemampuannya Masya Allah... ...ini paham dan ini adalah orang-orang yang terpilih nih. Nah mungkin buat Ega nih ya... Ega ada gak yang mau ditanyakan kepada guru-guru kita nih? Ada, uh, kadang kan kalau misalnya kita lagi susah gitu... ...masih ada yang suka nyinyir, masih ada yang suka ngata-ngatain gitu. Ada gak sih Pak Ustadz doa supaya kita masih tetap bisa sabar... ...gak ngeluh gitu meskipun banyak cobaan. Masya Allah. ini pertanyaannya mungkin langsung dijawab aja sama guru kita ya. ya. Uh, boleh Pak Hamdan duduk... Maaf paham Silakan, Ega juga boleh duduk. Masya Allah. Bunda lulung mohon izin waktunya untuk dijawab pertanyaan dari Ega. Silakan. Terima kasih Kakak Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Bisakah kita bersabar walaupun orang lain nyinyir dengan kita, walaupun orang lain juliat, bisa enggak sih kita sabar? Sebenarnya bisa. Hati kita bisa, tapi kadang-kadang hati satu lagi mengatakan, ngapain sabar? Orang tuh sudah terlalu banyak menghina daripada kita ngomel-ngomel, ya bu ya. Ya Pak, mendingan kita baca doa. Enggak ada kekuatan, kecuali kekuatan dari Allah SWT. Ada enggak sih doa kesabaran? Ada satu riwayat dalam uh, kisah. Bagaimana seorang tentara uh, yang, yang dipimpin oleh Talut, Raja Talut. Yang hanya berjumlah sedikit. Jumlahnya sangat sedikit. Dan harus melawan yang namanya tentara jalut yang memiliki pasukan yang sangat banyak. Kalau bahasa kita nih bahasanya hitung-hitungan, nggak mungkin lah aku ini bisa menang, nggak mungkin aku bisa menang. Karena apa? Jumlahku sedikit, sementara mereka banyak, bahkan mereka zalim dan jahat. Nggak mungkin itu menurut pikiran yang namanya seorang yang tidak memiliki tauhid. Tapi di dalam riwayat ini, karena Raja Talut memiliki keimanan yang kuat kepada Allah, ya maka akhirnya apa? Nah sebelum kita lanjutkan kisah ini, kita doa dulu. Karena apa? Kesabaran itu bisa sabar kalau kita bisa berdoa kepada Allah subhanahu. Mau dilanjutin gak ceritanya? Mau. Doa dulu, baru kita ceritain. Bagaimana kaya gak? Iya. iya. Jangan nangis lagi dong. Masih sedih. Bunda juga nangis. Mudah-mudahan nanti setelah ini kita baca doa. Semoga Allah berikan kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Rabbana Rabbana Afrigh alaina Afrigh alaina sabron sabron mana wa alal kaumil alqaumil kafirin Amin. Rabbana Rabbana Afrigh alaina Afrigh Ya Allah Isilah hatiku, isilah hatiku dengan kesabaran wasabit akda mana kokohkanlah pendirianku kokohkanlah kedudukanku wangsurna wangsurna alal kaumil kafirin tolonglah kami dari kaum yang kafir jadi doa ini dibaca oleh seorang raja yang sangat-sangat sabar menghadapi musuh yang bernama jalut, bayangin bu kita ini kadang-kadang kalau jumlahnya kecil suka gak pede. Tapi kalau udah Allah mau tolongin gak ada yang bisa yang namanya menghalangi. Jadi yang namanya orang baru nyinyir doang itu mah kecil. Baru nyinyir itu kecil kenapa ini lebih apa dihadapi oleh tentara yang dipimpin oleh Raja Talut Maka dengan izin Allah 300 orang bisa yang namanya menyerang hampir seribu orang. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu dibantu oleh seorang nabi yang bernama Nabi Daud alaihissalam pada saat itu beliau belum nabi. Karena ini terjadi ketika Nabi Musa alaihissalam wafat terjadilah gonjang-ganjing di negeri itu Bani Israel maka adalah tentara metalut yang beriman diminta ya untuk melawan jalut. Jadi kita enggak boleh putus asa. Biar kata jumlahnya dikit, biar kita mungkin bahasanya lebih kurang daripada mereka yang lebih banyak kelebihannya. Pasti dibalik kekurangan ada kelebihannya. Benar enggak sih? Benar. Pemirsa Islam itu indah. Yeah. Islam itu indah. Makanya yeah. kita harus indah hidupnya. Benar. Ngapain putus asa. Ngapain? Ada Allah. Benar, benar, benar. Yeah. Jangan ngomelin saya dong bunda ini dong. Ini kayak foto saya model nih. Saya kan cuma nih. ngertiin ya Allah. Jadi ini buat jamaah yang ada di rumah nih ya. Jadi dicatat doa yang kedua ini dari Al-Baqarah ayat 20, uh, 250. 250. Ini Masya Allah. Doanya Masya Allah. sekali lagi mungkin di jamaah yang belum dengar nih. Oh buat jamaah hmm. pemirsa sayang sudah berada di tengah-tengah kita yuk baca lagi doanya ya yuk sekali lagi yuk bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim sabron sabron wa tsabbit aqdamana wa nsurna alal ya allah isilah ya allah. hati kami amin. dengan kesabaran amin kokohkanlah pendirian amin. kami, tolonglah kami ya Allah dari kaum-kaum yang kafir dan zolim, amin, amin, amin ya rabbal, amin, amin. ya Allah jazakillah khair makasih amin. banyak bunda, ya Allah mudah-mudahan gak ada lagi orang-orang yang julid ya bui, eh, bunda amin. ya, yang zolim nih, yang mau nyinyir, ini Masya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat semua, Alhamdulillah Lila. nah buat jam yang ada di rumah jangan kemana-mana masih ada doa-doa lain yang akan kita bahas hari ini, pokoknya langsung aja siapin catatannya, karena setelah ini kita akan mendengarkan doa dari guru kita, Ustadz Abimaki dan juga Ustadz Maulana, tapi sebelumnya Sebelumnya kita dengar dulu atau kita lihat penampilan dari kawan-kawan kita Nas Indonesia. Silakan kawan-kawan Nas.